Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar, dimanapun Anda berada, dan Ibu-Ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini, kembali kita ketemu lagi di sini, tentunya di Mamah dan AA. Boleh. Apa kabar Ibu-Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Sehat Bu? Sehat. Udah mandi? Belum. Gitu, Baik pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio kita sebagai manusia itu masing-masing mempunyai emosi ya kita punya emosi sendiri-sendiri ya Namun kita harus menjaga agar emosi dalam diri kita dapat terkendali dengan baik Jangan sampai terbawa perasaan yang asalnya dari hawa nafsu. Nah sekarang tuh ada tuh istilahnya namanya baper atau bawa perasaan Nah. Pagi ini kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita akan sama-sama ikuti tausiyah mama tentang kendalikan emosi. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wa ala surafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kendalikan emosi. Allah menciptakan malaikat, diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang, diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, dua-duanya ada. Akal ada, nafsu juga ada. Namun yang namanya nafsu terbagi dua. Anda lihat surat Yusuf 53. Inna nafsah. La ammarutun bisu illa ma rohima rabi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat. kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nafsu. Emosi. Orang kalau sedang emosi, lupa diri. Kadang-kadang nyerocos. Yang gak layak diomongin, diomongin. Anggota raguna diabsen satu-satu. Setelah marah Dia ada penyesalan Bagaimanakah caranya kita Agar kita bisa mengendalikan emosi kita Satu Baca ta'uz A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Apa artinya? Benar, tukang haji ketahuan Aku berlindung kepada Allah Jadi gudaan setan yang terkutuk. Kenapa? Marah itu didorong oleh setan. Inna nafsa la ammarutun bisu. Napsu selalu berbuat jahat yang didorong oleh setan. Makanya ketika datang nafsu, ucapkan tahu. Suatu ketika, sahabat lagi ngumpul dengan Rasulullah. Ada orang yang saling memaki satu dengan yang lain berantem. main kata-kataan. Bikin panas, bikin panas. Kita kan tahu orang berantem. Yang satu mukanya sudah merah. Urat lehernya sudah kenceng. Suka kelihatan gitu kan? Ya. Rasul bilang kepada para sahabat. Saya tahu. Dengan satu kalimat. Kalau orang ini mengucapkannya. Maka nafsunya akan reda. Sahabat bertanya. Kalimat yang mana Rasulullah? Rajim. Maka kita berlindung kepada Allah. Periguran setan yang terkutuk. Satu, dua. Kalau kita akan meredam emosi kita, usahakan oleh kita diam. Tahan lidah. Kenapa? Orang yang sedang marah apapun diomongin. Maki orang. Marah dengan takdir. Gak nerima. Merasa paling susah. Merasa orang lain selalu menyakiti saya seterusnya terus makanya Mankana ayumini bilahi wal yamil air palyakul hiron aliyasmut diukur dengan iman siapa yang beriman kepada Allah beriman dengan hari akhir lebih baik dia ngomong yang baik atau kalau enggak bisa mendingan diam daripada ngomong salah telan aja udah kadang-kadang mama banyak yang rombeng mulutnya Ngecebrek aja ngomong, gak mikir akibatnya. Akibatnya bisa berbahaya. Memang lidah tidak bertulang. Tak terbatas kata-kata. Tapi keluar ngomong segala macam. Mikir sebelum ngomong akibatnya. Masalah. Betapa banyak akibat dari mulut. Bisa ditabokin orang. Bisa di PHK. Bisa dipukul. Bisa dibunuh gara-gara mulut, makanya kalau datang emosi lebih baik kendalikan, Diam. Yang ketiga, biar emosi kita reda, ambil posisi yang lebih rendah. Kenapa? Orang marah mau jadi atas, di atas tinggi, tinggi, tinggi. Kenapa? Dengan dia ada di ketinggian, dia bisa melampiaskan segala kemarahannya, bisa berbuat mukulin orang, ngegembung orang, musuhnya jatuh diincek. Iya apa iya? Makanya ketika kita ingin meredam emosi kita Jangan mau posisi di atas Rendah Rasul bersabda Kalau kalian sedang marah Duduk atau berbaring Kita lihat Orang posisi berdiri bisa mukul, bisa lonjok, bisa nendang, bisa nginjek Kalau berdiri Ketika orang tadi duduk Udah gak bisa jalan Udah gak bisa mukul Gak bisa nonjok, berkurang kan? Apalagi tiduran Sudah tidak bisa ngapain-ngapain. Makanya kalau Anda marah, ambil posisi lebih rendah dari segera marah. Kita berdiri, duduk atau berbaring. Makin rendah, makin rendah, makin rendah, kita semakin tidak berdaya. Contoh, Abu Zar. Rupanya di zaman Rasul dulu juga banyak coklat bercanda. Orang-orang lagi pada ngumpul. Eh, siapa yang bisa ngambil rambut Abu Zar? Nanti dikasih hadiah. Abu Zar itu lagi ngangkat air di ember Satu di antara mereka Bercanda, dijitak Abu Zar sambil ngambil rambutnya Lalu Abu Zar Duduk, sudut tiduran Sahabat yang lain tanya wahai Abu Zar apa yang kau kerjakan Rasul mengajarkan Kepada aku, kau sedang marah Duduk lalu berbaring, itu emosi kita Redak Siapa yang gak marah, lagi ngangkat air Dicabut rambutnya, marah dong kita juga Tapi Abu Zar melaksanakan hadis Rasul dengan duduk, dengan berbaring. Sehingga reda hatinya tidak bisa melawan orang yang dibencinya. Walaupun halnya kesal. Apalagi yang harus kita lakukan? Masa Rasul bersabda. Barang siapa yang bisa melampiaskan amarahnya. Tapi dia redam emosinya. Maka Allah menjanjikan surga bagi mereka diberikan bijna dari yang mereka pilih sendiri. Anda bayangkan. Barang siapa yang bisa melampiaskan hawa nafsunya. Tapi dia redam hawa nafsunya tadi. Maka pada hari kiamat. Allah akan memanggil orang tadi. Di hadapan semua makhluknya. Suruh milih. Bidada mana yang dia suka. Masa Allah. Baru meredam emosi doang. Betapa agungnya. Betapa mulianya paal aan die Allah heeft gegeven. Mangkanya, als je je boos maakt, dan is dat een kwaad. Als je je boos maakt, dan je boos maakt, dan is dat een kwaad. Als je segera berwudu atau mandi kenapa setan diciptakan oleh Allah dari api yang namanya api hanya bisa padam dengan air makanya ada berwudu kalau berwudu belum juga reda mandi keramas insya Allah, emosi akan terdamp dari diri kita amin menerima ya pemirsa uh, sudah kita ikuti tahu saya dari Mama tentang kendalikan emosi setelah ini lirik ibu-ibu yang hadir untuk bertanya tapi sekarang kita akan break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan Aa Anda marah sama anak, dasar anak nakal, dasar anak bandel, itu doa. Hmm. Anak bikin bandel.